Sudah bersama kami, Pak Heri, selamat pagi Ya, terima kasih Komentarnya? Nah, ya, begitulah aparat kita Kalau misalnya ngelindungi gereja Tuh, gak mau Terus misalnya Mahasiswa Gak mau dikepukin sampai a b i s Kalau begitu-begitu m a n g gak mau tahu dia Terima kasih Baik, terima kasih Pak Heri、Baik. Pak Roni, selamat pagi Pagi Bu. Silahkan Pak Roni Ya inilah bu bangsa kita akan masuk ke generasi pemimpin yang terbaplin-plan Ya dari presidennya sampai apalagi aparat penegak hukumnya Tapi kalau aparat penegak hukum itu rajin sekali Kalau mereka n g e d a t a n g a tempat-tempat hiburan Pantibida itu rajin, n gak g usah diperintah juga Tiap hari itu datang gitu ya Menyedihkan sekali s e b e a r a bangsa ini Terima kasih bu Baik, terima kasih Pak Roni Pak Agus, selamat pagi Selamat pagi Uh, ya mungkin saya cuma menambahkan aja Sebenarnya bangsa kita ini lagi sakit ya. Sebenarnya yang bikin sakit itu para pemimpin Jadi pemimpin kita ini sangat miskin mental Mereka cuma tahu uang dan kekuasaan d i d i k a n Suharto Jadi selama pemimpin-pemimpin、uh, kita ini Murid-muridnya s o e h a r t o Hancur semua bangsa ini Terima kasih Baik terima kasih Selamat siang Pak Hari Selamat siang Bu Ya komentar Anda Sebenarnya ini kan masalah itu ya, kesegatan dari aparat. Harusnya itu, kalau dari, ini kan udah kronis nih, di jalan-jalannya orang pada resah karena itu, tapi memang n gak g ada niat gitu. Mungkin dari ketingginya Polri ini sendiri, mungkin dia sibuk ya. Sibuk ngurusin kayak apa namanya yang korupsi, sibuk nyari uang, jadi... Uh, fungsikamannya e a n yang sebenarnya ini sebenarnya diapakan kalau itu kan nggak masuk berita dan s e b a g a i n a d i a p a k a n gitu kalau kita lihat di luar gitu ya kalau ada, ada pertandingan sepak bola sampai aparat itu ngantuknya k a penonton gitu ya sedemikian itu karena emang dari mulai stadion itu udah dipantau sedemikian supaya nggak merembet karena kalau udah merembet berhubungan dengan begitu banyak masa itu udah sulit jadi memang dipretendip y dari awal dulu Tapi kelihatannya aparat-aparat polisi kita ini yang n gak g kepikiran terdek ke sana gitu. Padahal itu ada potensi rusuk gitu, terima kasih. Pak Ujang, selamat siang. Selamat siang. Iya,、pak. komentar Anda Pak Ujang? Itu petugas baru berfungsi tuh kalau ada demo mahasiswa tuh. Baru tuh kelihatan deh kak Nasnya. Biar kata gak cukup juga itu p e r s o n e l n y a itu diusahain bisa. Tapi kalau yang lain mah n gak, gak nanya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih.